Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu alla ilaha illallah, Asyuhdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiyya ba'dahu. Senang sekali rasanya di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah program yang mengajak kita untuk menggali indahnya nilai-nilai Islam. Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 3 April 2012 atau bertepatan pada tanggal 11 Jumadil Awal 1433 Hijriah. Apa kabar dan bisa di pagi hari ini kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ya dan tidak lupa dari sini kami turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri bersama rekan saya Lili Rahmawati. Asalamualaikum pemirsa dan <coughs> kami di sini mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis jadi yes. sempat tertahan siaran kita. Betul. Padahal tadi Mas Aji juga sempat menyampaikan openingnya Tidak apa-apa, mudah-mudahan -apa, <laughs> Anda tetap Ya, bersama kita dalam program Hikmah Pagi TVRI ya. Tentu. Dan hari ini pemirsa tema kita tentang menghantarkan buah hati ke surga. Ini serial yang ketiga. Nah, uh -huh. Jadi apa istilahnya uh, kontinuitas ya. Yeah. <laughs> Aduh. Dan lebih kepada masalah bagaimana kita membimbing anak-anak kita, terutama orang tua memberikan makannya, gizinya dan lain sebagainya serta kaitan dengan tauladan di dalam tato sendiri ya, bunda ya. Bersama yeah. Ustadz Hajah ke Ibrahim, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik bunda ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami lagi di sini ya. Kita sebelum siaran harus Hah? bebeman dulu, harus kompakannya. <laughs> jangan buka rahasia. Oh, jangan buka rahasia gitu. <laughs> ini adalah suara hati. <laughs> suara hati. <laughs> baik di sini juga ada rekan-rekan kita dari Atma Bawi Jakarta, Mas Agus dan CS-nya nih, Assalamualaikum. Uh. Cuma ini yang nggak kompak batik. Gitu. <laughs> Begitu ya. <laughs> besok besok kita pakai batik ya. Ayo, pakai batik. Sehat ya Mas Agus ya, rekan-rekan sehat ya. Terima kasih bisa hadir dan juga ada qoriak kita. Mbak Eva Maulina. Assalamualaikum Mbak Eva. Nanti bacakan surah arah uh, apa? Luqman ya. ya, Mbak Eva ya. Baik. Dan juga di sini ada Ibu-ibu dari Jamaah Taklim Ar-Rahman Kalideres Jakarta Barat, pimpinan Ibu Sartiro. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar sehat Ibu? Sudah sarapan bu? Sama, Ibu sama. <laughs> Baik, langsung saja, Mas Haji. Iya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang seperti apa mengantarkan buah hati kita ke surga dari aspek yang lain di kesempatan hari ini, Betul. kita mungkin akan menyimak terlebih dahulu nanti ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh ustazah. Eva Maulina, beliau akan membacakan Quran Surah Luqman ayat 16 hingga 19 berikut ini. <Sess> <Sess> <تصفيق> إن الله لا يحب كل مخالف خوف وقصيد في مش kau akan do... do... do...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 quran dilanjutkan dengan terjemahnya Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan Bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul alamin. Ya Alamin Sebelum kita membahas lebih jauh dan sebelum kami menerima Asapan anda para pemirsa tentang bagaimana Agar kita bisa mengantarkan buah hati menuju surga Jangan kemana-mana kami akan kembali Setelah informasi yang berikut ini hikmah pagi TVRI dan hari ini tema kita tentang menghantarkan buah hati ke surga ini merupakan tema kelanjutan dari beberapa minggu yang lalu, masih dengan narasumber kita Ibu Ustadzah Nungke Ibrahim dan Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 021 5743478 ya. silahkan, baik tanya. Bunda, agar kita korelasi terhadap bahasan sebelumnya, agar kita punya uh, sambungan dan tidak terputus pemahaman kita terhadap pembahasan kita sebelumnya, mungkin diberikan Sedikit review terhadap Pembahasan kita yang lalu, Silakan. silahkan okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu wa na'udhu min syurur Yangfusina wa min sayyati amalina Mayyahdillah Fala muadhillah lah, Wa mayyudlil falahadiyalah Asyhadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarika Lahu asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la oh, nabi ya ba'dah Pemirsa TVRI yang budiman, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang saleha Amin. Dari Majlis Taklim Ar-Rahmah Insyaallah Amin. kita Amin. semua calon-calon penghuni syurga Amin Mengenai mengantarkan buah hati menuju syurga Beberapa waktu yang lalu kita pernah menggaji bahwa salah satu Bagaimana cara agar anak-anak kita Agar kita bisa mengantarkan mereka menuju surga adalah Bagaimana kita memberikan kepada mereka sebagai orang tua Hanya memberikan makanan dan minuman serta harta yang dicari dengan cara-cara yang halal hmm. Di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan Wahai hamba-hambaku yang beriman Makanlah oleh kamu Makanan-makanan yang halal lagi baik Yang itu merupakan Sudah Allah berikan rezeki kepada kita Jadi sebagai orang tua ibu-ibu sayang <coughs> Agar kita bisa mengantarkan putra-putri kita Jangan pernah sedikit pun Memasukkan ke dalam tubuh anak-anak kita Harta-harta yang di, yang kita peroleh dengan cara-cara yang Tidak diridhoi oleh Allah <coughs> Itu review-nya ya <coughs> Iya artinya ketika uh, sang suami datang pulang bekerja memberikan uh, apa namanya uh, hasil hari hasil ini jadi uh, pekerjaannya kepada sang istri perlukah sang istri mempertanyakan uh, ayah atau papa ini halal atau tidak gitu? Ah, Subhanallah, <laughs> saya teringat sebuah kisah wanita-wanita di zaman uh, para sahabat wanita-wanita <tuh. tuh> ansur pada waktu itu Apabila suami mereka akan berangkat mencari nafkah hmm. untuk keluarga Mereka selalu berpesan kepada suami hmm. Wahai suamiku sayang, wahai abi, wahai ayah, wahai mas, my hubby dan sebagainya Kami sangat kuat menahan lapar dan dahaga hmm. Tapi demi Allah kami tidak akan pernah sanggup menahan panasnya api neraka hmm. Oleh karena itu suamiku sayang, carilah harta yang halal untuk aku dan anak kita hmm. Jadi sebelum suami berangkat kerja Sebagai istri yang salehah Yang dipesankan adalah Wahai suamiku sayang Carilah harta yang halal Untuk kami Jadi sebelum berangkat kerja lebih tepatnya Kalau pulang insya Allah kita tanya lagi mm -hmm. Jangan kalau mau bilang Pak cari duit yang banyak ya yeah. <laughs> Itu sebelumnya ganti mobil tuh pak kita. <laughs> Tapi gak diingatkan Bahwa yang harus kita terima Dan mm -hmm. kita konsumsi adalah sesuatu yang halal Itu Hmm. Sangat penting hmm. Karena harta yang haram Kemudian harta yang haram itu dimakan oleh putra-putri kita hmm. Sudah dimakan dia menjadi darah Dan itu mengalir dalam tubuh anak hmm. kita hmm. Darahnya tidak haram tapi karena yang diperoleh Dari hasil dengan cara-cara yang haram Itu akan berdampak buruk Bagi akhlak anak-anak kita nah, hmm. Akan berakibat pada dekadensi moral masyarakat Yang dimulai dari rumah kita hmm. Hmm. Itu dia Penting kategori halal Tidak hanya dari segi pencariannya saja di dalam dari, yang, dari zatnya uh. saja dari zatnya juga ikut mendukung ya bunda ya Dalam artian bahwa mana efek yang jauh lebih berat Apakah proses pencarian itu lebih banyak berpengaruh Ataukah justru zatnya sendiri Karena kan sekarang juga zat-zat yang mengandung hal-hal yang haram Betul. juga banyak Yang disusupi ke dalam makanan ya, atau apapun Oke. Okay. Kalau dari zatnya sudah jelas Dari uh -huh. sisi kesehatan itu dampaknya sangat berbahaya Iya kalau dari cara mendapatkannya yang berdampak adalah dari sisi psikis, oh. akhlak, akhlak ya. ya. Jadi apakah mana yang lebih berat? Dua-duanya berat. Hmm. Hmm, kita lihat betapa beratnya. Negeri kita ketika masyarakat kita sudah lagi tidak peduli bagaimana dia mendapatkan, dari mana dia mendapatkan harta hmm. Dan kondisi seperti yang sudah dialami oleh negeri kita Kalau boleh saya menyinggung, Rasulullah sejak 15 abad yang lalu telah memprediksi akan sebuah zaman yang sudah kita alami sekarang hmm. Kata Rasulullah, saya tiada zamanun la yubalil maru ma akhodaminhu amin alhalal, amin alharam. Hmm. Akan datang satu zaman pada manusia di mana pada zaman itu kata Rasulullah orang tidak lagi peduli dengan harta yang diperolehnya. Apakah harta itu diperoleh dari cara-cara yang halal atau diperoleh dari cara-cara yang haram? Oke okay. Kalau hmm. kita menyisir ke belakang hmm. Dalam artian bahwa profesi itu juga kan menjamin halal atau haramnya uh, Hasil hasilan, dari yang kita betul. hasilkan hmm nah seperti bunda katakan orang sudah bingung profesi mana yang menyebabkan rizkinya itu jadi halal betul. dan profesi mana yang menyebabkan rizkinya itu jadi haram apalagi ada ungkapan nih uh. yang yang halal yang halal yang haram saja susah apalagi yang halal gitu kan ya seolah sem ya seolah terbalik gitu ya iya akhirnya orang jadi menghalalkan segala cara betul, betul. nah standar umum atau ukuran apakah profesi itu bisa disebut juga yang bisa mengarah ke haram itu bagaimana bunda karena semua orang tidak mau dikatakan profesinya ini ah saya dengan cara yang halal kok cara kita kayak mungkin dalam hal ini bukan lebih kepada profesi uh -huh. tapi cara betapapun dia seorang profesional yang menurut kacamata kita Jauh dari nilai-nilai haram mm -hmm. Tapi apabila cara mendapatkannya Oke okay, misalnya sebagai seorang profesional Sebagai seorang dokter mm -hmm. Tapi kerjanya menggugurkan kandungan Betul. Yang itu diharamkan Diharamkan mm -hmm. di dalam Al-Quran okay. Dalam ajaran Islam Itu artinya dia telah memperoleh harta Dengan cara yang diharamkan oleh Allah mm -hmm. Profesi tidak salah Ya. Tapi profesi pengkhianatan jelas. terhadap profesi itu yang salah oh. ya. Tapi memang ya. ada profesi <laughs> yang real ya. Ada profesi yang real memang itu salah hmm. Misalnya dia sebagai Mohon maaf sebagai pelacur misalnya hmm. itu profesi yang memang jelas-jelas diharamkan kalau ya. oh, bukan ya. saja pada profesi eh, bukan saja cara mendapatkannya tapi dari profesinya saja sudah salah. Baik. Nah, saya akan lebih jauh nih <tuk> tentang dampaknya yang ketika dia jangan jauh. Kebahasannya jauh. Ketika dampaknya harta yang haram tadi sudah masuk ke tubuh kita. Okay. Tadi uh, aspek keduniaan mungkin kita bisa lihat bahwa akhlaknya akan tidak baik. Ketika akhlak tidak baik Ujung-ujungnya juga biasanya konon tidak baik. Okay. Nah, bagaimana agar ini bisa mengembalikan kepada yang dari tidak baik menjadi baik? Uh, pemutihan, ototnya. pemutihan, <laughs> gitu ya. Ini kandung <laughs> sudah <laughs> masuk misalkan. Sudah, sudah. Oke, okay, gini. Di dalam Islam tidak pernah lagi lagi seperti yang pernah saya sampaikan. Mm -hmm. Di dalam Islam tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai menjadi lebih baik. Mm -hmm. Kalau kita sudah duh udah begini nih, Betul. udah seperti dalam lingkaran setan bagi Betul. kita misalnya kita ya, bukan misalnya memang real, yeah. bagaimana peran kita sebagai para ulama, peran kita para pendidik Bagaimana kita menyuarakan terus Bahwa harta yang haram Bukan saja berdampak negatif Pada kehidupan beragama Keimanan seseorang hmm. Karena ketika kita mengambil harta-harta Dengan cara-cara yang haram Itu artinya kita sedang merampas Hak orang lain hmm. Hmm. Yang itu subhanallah di akhirat kita akan termasuk orang-orang yang merugi, Yang ketika kita berdiri di hadapan Allah Membawa seluruh pahala Amal-amal soleh kita Di belakang ada orang yang menuntut Karena ketika di dunia kita telah merampas hak mereka Pahala kita habis Dosa mereka ditimpakan kepada kita Itu di akhirat Kemudian di dunia Dampaknya adalah dekadensi moral Bagaimana cara mengembalikan ini semua Kita harus Kita pihak televisi dan sebagainya para ulama yang berperan juga di situ terus menyuarakan mana yang benar itu benar mana yang salah itu salah. Hmm. Hmm. Baik kita ke musik dulu nanti kita lanjutkan bunda dan ibu ibu juga boleh bertanya ya bu ya setelah ini. Mas Agus lagu pertama judulnya apa ini? Pintu Shuga. Silakan, Silakan Mas Agus. Surga la ilaha idlamah Penci pembukanya Muhammadun Rasulullah Renungkan dalam hati tua kalimat suci ini Janganlah sampai goyah selama hidupnya We'll be right ketalamma nyatakan la ilaha illallah yada tuman selain allah taatilah perintahnya jauhi lalangan ketalamma nyatakan muhammadur rasulullah nabi muhammad utusana umma ikuti langkah rasulaya sura amalkanlah ajaran Janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, balik lagi di Hikmah Pagi TVRI, bak sekalipun hari ini spesial tidak, tidak 60 menit. Mungkin kurang lebih 30 menit karena tadi ada gangguan teknis. Mm -hmm. Hari ini tema kita tentang menghantarkan buah hati kita ke surga bersama Ustaz Hanung Ibrahim dan Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 05743476 atau 0215743478. Iya. Sebelum kita menerima para pemirsa yang inao nampaknya sudah ada. Kita lanjut ada. Oke, tetap terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak Yori, Pak Yori, ini pasti Pak Yori Ya, silahkan Bapak saya Karena tidak berani Munda, dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Rojali Alias Bapak Yori, Yori kan, Benar, Mas Haji tidak berani Saya tengaja, saya <laughs> Pak Yori dari tempat silakan, langsung saja ke Bunda <laughs> uh -huh. Ya, jadi Untuk menghasilkan uh, Anak yang Ahlil, ahlu surga ya Istilahnya kan tentunya Jawa uh, Enggak hanya cuma uh, memastikan mereka melakukan ritual-ritual solat bapaknya ya atau ritual-ritual mm -hmm. agama gitu, mm -hmm. tetapi uh, memberi pemahaman agama itu sepertinya belum tentu juga walaupun bapaknya uh, kiai atau ustad atau punya pondok pesantren uh, dia bisa menghasilkan anaknya sendiri menjadi uh, tokoh agama sehingga kadang-kadang menaruh di pesantren mm -hmm. lain gitu kan? Iya mm betul. -hmm. Nah. Uh, ini yang saya menjadi uh, pertanyaan, kadang-kadang ilmu agama saja untuk menghasilkan uh, manusia atau anak yang paripurna dalam agama mm -hmm. Itu gak cukup dalam ilmu agama, tetapi juga harus maju dalam ilmu non-agama yang dalam Baik. bentuk uh, knowledge uh, science gitu kan Nah, kadang-kadang ilmu agama ini yang uh, hanya di uh, dikuasai, tetapi masalah ilmu yang non-agama uh, kadang-kadang uh, rendah pak uh, apa kontribusinya bagaimana baik. ini uh, ibu Haja terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih Pak Jori sudah lama tak terdengar masalah, betul. Kan? Betul. Masih ada, ada telepon lagi silakan masalahualaikum waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh baik dengan bapak Pak Suardi Matsum yang ada di sambat Samba. baik silakan Pak Suardi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh staza Assalamualaikum. Mahan ceramahan ustazah tentang rezeki yang alalan tahibar. Apakah yang kita peroleh dari kerja setelah keringat keluar? Bagaimana tentang rezeki yang diperoleh tanpa keringat? Tapi ya. orang tua panutan. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rezeki yang diperoleh? Ya. ya. Baik ada lagi Assalamualaikum Eh masa di silahkan Nggak apa-apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Ibu dengan siapa dari mana Ibu Iya ini dengan Ibu Aminah oh, Ibu Aminah dari Amina. Dari Purwodadi Purwodadi silakan bu. Iya yang kemarin pernah nanya ya. Punya anak yang ingin mondok dari kelas 4 SD Iya iya iya Tapi Akhirnya Alhamdulillah sudah mondok. Alhamdulillah. Kelas satu MPS di yeah. Brabu. Hmm. Ya, tapi sekarang mengalami kendala yang ya, ya nakal. Uhum. Tapi gimana solusinya yang namanya anak itu? Kalau menurut saya mm -hmm. Itu ujian dari yang di atas yeah. Karena saya merasa Udah maksimal mencontohkan apa Yang mm -hmm. diperintahkan oleh Allah Dan apa yang dilarang mm -hmm. yeah. Itu semua aku anggap sebagai ujian Gimana mah minta solusinya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin satu kesempatan Bagi ibu-ibu yang di studio untuk Silahkan ibu tolong sebutkan namanya Iya yeah. Ya, dari ya. Er Rahman ya. Silahkan langsung saja. Langsung aja ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Namanya Ibu Lili. Ini sama. Silakan Bu Lili. Uh, yang ingin saya tanyakan, uh, apabila uh, ada orang tua yang meninggal, tapi tidak mempunyai anak, hmm. atau anaknya itu tidak soleh, hal hmm. disebutkan bahwa yang meninggal itu meninggalkan Tiga perkara, uh -huh. salah satunya adalah Anak-anak yang soleh uh -huh. Bagaimana menikmati hal tersebut Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bu Lili Masa sama, mas Jid, terima kasih <laughs> <golf> Ada empat pertanyaan sudah masuk pada kita Yang pertama, Pak Haji yuri dari Tebet Ilmu keagamaan itu bagi beliau rasanya tidak cukup ya. Harus dibarengi dengan ilmu sains Teknologi yang lain agar menjadikan Pemahaman kita menyeluruh terhadap Mereka. agama ini Oke okay. Pak Yaris yang saleh Saya teringat lagi-lagi sebuah hadis dari Rasulullah Allah. Jadi Rasulullah sudah eh, Apa itu namanya Juga mengantisipasi Bahwasannya ilmu itu tidak cukup hanya ilmu akhirat saja Udah. Tapi juga ilmu dunia Karena dunia ini merupakan jembatan menuju akhirat Oleh karena itu kata Rasulullah pernah berpesan Man aroda dunia fa'alahi bil ilmih Siapa yang kepingin sukses di dunia Kesuksesan dunia itu tidak akan mungkin bisa dicapai Kalau kamu tidak punya ilmu Kata Rasulullah Ilmu dunia itu kita menguasai beberapa bahasa Kita menguasai sains dan teknologi dan sebagainya Ilmu dunia harus kita kuasai Kata Rasulullah kepada kita ibu-ibu sayang Kemudian Rasulullah juga mengatakan Kamu akan sampai ke negeri akhirat Kamu tidak akan pernah sukses di akhirat Hidup kamu enggak akan pernah sentosa di akhirat kalau kamu juga tidak punya ilmu akhirat. Wa man arad al-akhirah fa'alaihi bilmi kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, ilmu akhirat pun dia harus kuasai. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yoris tadi, ilmu akhirat saja tidak cukup ilmu agama saja tidak cukup kita anak-anak kita ibu-ibu sayang juga harus menguasai ilmu dunia supaya apa supaya anak, anak kita bukan hanya sukses di akhirat tapi juga sukses di dunia Demi. dan Bunda kalau ilmu dunia saja tanpa didukung ilmu akhirat maka nantinya akan sesat sebenarnya. Oh, ya? sangat. Hmm. Artinya apa? Harus seimbang. Hmm. Ilmu dunia harus kita kuasai, ilmu akhirat juga harus kita kuasai. Hmm. Hmm. Hmm. Doa yang senantiasa sering kita bacakan setiap kali kita sholat terbana habla namin azwajinawadriyyatinaqro ta'ayun. Kita ingin anak kita menjadi penyucuk mata, ya bu ya? Hmm. kemudian kita juga anak kita kepengin menjadi imaman menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa tidak mungkin anak-anak kita bisa menjadi apa yang kita harapkan jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa apabila anak-anak kita tidak menguasai dua ilmu ini yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Perlu enggak boleh enggak boleh timpang hmm. hanya ilmu dunia saja kemudian kita melupakan ilmu akhirat atau ilmu akhirat saja kemudian melupakan ilmu dunia. Yang sering salah buat kita Kita hanya sering lebih mengutamakan ilmu dunia hmm. Dan melupakan ilmu akhirat yeah. Ayo ibu-ibu ngaku deh yeah. Mbak Lili ngaku? Enggak, saya begitu, oh, <laughs> enggak begitu <laughs> bu <beda. laughs> Enggak begitu <Baik>. beda <laughs> Dari Pak Tuhardi maksum di Tentang bagaimana proses ya untuk pencarian Apa yang halal dan, baik, dan yang baik tadi Nah kalau sekiranya si tadi juga belum nyanyakan Yang sudah keburu tidak halal masuk ke diri kita Bagaimana caranya mencari harta dengan cara yang halal? Oke. Okay. Bagaimana cara mencari harta dengan cara yang halal? Itu pasti kita semua sudah tahu lah. Tidak didapat dengan cara-cara yang mengambil hak orang lain. Tidak melalui riba. Tidak melalui seperti yang terjadi sekarang ini. Korupsi dan sebagainya. Itu jelas bagaimana cara mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal. Hmm. Misalnya, sebetulnya bukan hanya korupsi saja ya yang hal yang tidak halal itu berjualan dengan mengurangi timbangan yang itu merupakan juga merampas hak konsumen hmm. Hmm. itu juga mencari harta dengan cara yang tidak halal. Ya. Jelas. Dan jangan terlalu banyak berharap ya anaknya ingin jadi soleh itu oh, gitu. Jangan pernah berharap anak kita menjadi anak yang soleh, bilang saya. Para pemirsa, ya, ya, ya. apabila dari hartanya saja yang kita berikan kepada anak kita kita peroleh dengan cara yang haram, hmm. yang yeah. di, yang di yang di yang tidak diperbolehkan oleh di Allah. <laughs> Ibu-ibu, uh, saya ingin tegaskan bahwa anak yang soleh itu bukan hanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Anak yang soleh itu, dia di samping berbakti kepada orang tua, dia juga mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hmm. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada Rasulullah, hmm. anak yang taat kepada kedua orang tua Anak yang mampu melakukan hubungan baik antar sesama manusia juga terhadap lingkungan dan termasuk kepada negaranya hmm. Jadi kalau ada anak yang berbakti kepada orang tua tapi dia seorang koruptor misalnya mas Haji, ya. dia belum menjadi anak Betul, yang soleh Hmm, itu, jadi komprehensif pemahaman anak Betul. yang soleh itu Bukan hanya dia manut-manut di depan orang tua saja hmm. Tetapi di luar pun sama Sebenarnya. halnya, akhlaknya Dari Bu Aminah di Purwodadi, bagaimana caranya ini Berdoa kepada Allah untuk anak yang soleh tadi Tadi beliau mengatakan anaknya masih nakal ya, Itu ujian buat ujian, beliau, kata beliau katanya hmm. Tetapi bagaimana untuk menjaga hati ini Untuk senantiasa bisa menggiri anak-anak itu Oke, okay. Nabi Ibrahim di dalam surat As-Saffat dulu sekali dan doa Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim Robiha Billimin As-Solihin Allah titipan kepadaku anak-anak yang saleh. Yeah. Begitu juga Nabi Zakaria pernah berdoa yeah, yeah. Robiha yeah. Billimiladunka duriatantai ibatan Inna Kasami ondoa. Ya Allah titipkanlah kepadaku dari sisi engkau anak keturunan yang baik Semua engkau maha mendengar semua doa Kemudian bagaimana kita bisa menjaga hati sebagai orang tua Ibu sayang, ada sebuah ungkapan yang sangat indah Kasih sayang Allah itu sepanjang masa mm -hmm. Begitu juga kasih seorang ibu, ibu sepanjang masa Kasih ibu yang sepanjang masa itu harus dibuktikan Dengan cara apa? Dengan senantiasa ikhlas, terus mendoakan Bagaimanapun akhlak anak kita Bagaimanapun perilaku anak kita Kita harus senantiasa terus mendoakan Dengan penuh cinta, kasih sayang Agar mungkin kalau hari ini putra putri kita masih nakal Kita tetap berharap Kepada Allah Hari ini masih nakal Insya Allah Engkau jadikan esok Anak-anak membiarkan -anak, anak yang soleh ya. Bukan hanya berguna Bagi hamba sebagai orang tua Tapi juga berguna Bagi masyarakat Agama Nusa dan bangsa Lagi-lagi ya. hmm. Orang tua harus introspeksi Betul. Ya, dari segi yang dikonsumsi Betul. tadi Betul hmm. Introspeksi ibu, -Ibu saya. Hmm. Ketika anak-anak kita nakal Merenung Jangan-jangan selama ini saya telah salah memberikan sesuatu pada anak hmm, saya Si betul. anak saya hari ini belum seperti apa yang menjadi harapan saya Baik nah, Dari Ibu Lili hmm. Tentang orang tuanya meninggal Tetapi tidak meninggalkan anak yang soleh ya. Bagaimana sementara dalam hadis disebutkan kan Putus amalnya kecuali. orang hamba kecuali betul. tiga hal itu Salah Oke. satunya adalah yang soleh yang mendoakan orang tuanya tadi Oke, Mbak Lili yang cantik, yang salih Terima kasih Ibu Orang orang memuji yang bilang itu lah. Iya, tu kan. Amin juga. Ia maknanya kecil. Ya, tadi saya ke sana balikisanya. <laughs> Oke okay. itu ungkapan sebuah hadis dari Rasulullah. Allah Bismillah. Kata Rasulullah, tidak mata benua Adam, In toh amal Apabila mati anak Adam, maka terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga. Yang pertama adalah sodakutunjaria, awal ilmun jantafombi. Yang ketiga adalah awaladunsoleh yadaulah. Apabila orang tua tidak memiliki anak yang soleh Apakah dia tidak punya kesempatan Untuk menikmati syurga ya. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengantarkan anak yang menuju surga. Hmm. Mbak Lili, kalau tidak punya anak yang soleh jangan juga khawatir, masih ada dua kesempatan yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Hmm. Apa? Itu sodakoh jariah kita. Hmm. Makanya Mbak Lili, jangan pelit. Tidak, tidak, tidak pelit. Tapi nanti, nanti insaf sama saya. <laughs> <laughs> Oke, okay. masih ada kesempatan Mbak Lili, yaitu infak sodokoh kita, sodakoh ya. kita. Yang itu akan menjadi sahabat kita ketika kita berada dalam kubur hmm. dan kita ketika kita berdiri di hadapan Allah. Hmm. Yang kedua adalah ilmu yang taufah lebih ilmu yang bermanfaat bukan hanya manfaat untuk dirinya tapi juga manfaat untuk umat. Oleh karena itu kata Rasulullah, alaihurrasulullah, sebaik-baik manusia itu bukan hanya manfaat untuk dirinya Betul. saja. Ilmu itu bukan hanya digunakan untuk dirinya saja, hmm. tapi ilmu itu juga harus dikontribusikan kepada masyarakat sehingga kita betul-betul menjadi umat yang berbuna bagi diri sendiri juga bagi masyarakat yang lain. Enaknya hmm. tiga amal itu kita punya semua gitu Cuma. ya. Seminal, enaknya ya. itu ideal, ya. itu ideal, ya. sempurna. Hmm. Mudah-mudahan. Kepenginnya oh. begitu. Ya? Kepenginnya. Kepenginnya. <laughs> Kepenginnya begitu. Baik, um, kita masih, masih ada waktu ya. Masih ada waktu berobat kita berdialog. Padahal uh, sudah buru-buru ya, jawabnya. Ustaznya begini, kalau melihat kondisi yang ada saat ini, Bu Ustaz ya. Uh, bahwa kita menyaksikan di mana-mana uh, tadi ibu saya sempat singgung tentang dekadensi moral akhlak anak-anak kita yang uh, seolah bertolak belakang terhadap ajaran yang selama ini dianut oleh uh, agama kita maupun negara orang menilai agama apa namanya negeri kita ini merupakan negeri yang uh, mayoritas betul mayoritas muslim apakah memang ini warisan mungkinkah ini warisan dari dulu orang-orang sebelum kita yang menitipkan sesuatu ke tubuh kita yang ada yang tidak halal bisa nggak boleh jadi bisa jadi mudah mudahan saya begitu. tidak menerima warisan itu <laughs> <laughs> nggak kita <laughs> cuma berani oh, sendiri <laughs> gitu ya okay. bisa jadi kenapa masyarakat kita mengalami boleh dikatakan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Islam. Bisa jadi orang tua kita dulu pernah memberikan sedikit atau banyak makanan, minuman, harta, pakaian yang kita pakai yang itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak diredah oleh Allah. Atau mungkin bisa-bisa enggak gitu ya kita sudah mengupayakan zat yang masuk halal dengan cara yang halal. Okay. Tetapi ketika yang hal ini semua tertahan di kita Zakat yang dikeluarkan Apakah itu merupakan bagian nah, juga itu. ada hak orang lain di kita Zakat yang so, dikeluarkan ya. Oh kajiannya berbeda lagi gitu, kajian ya. yang berbeda. Bisa dikatakan Kalau itu kajian tentang bakhir hmm. ya, Bagaimana kita sebagai umat Islam Punya kewajiban bahwa di dalam rezeki kita Kata Rasulullah Ada hak orang-orang miskin hmm. Yang itu juga Wajib kita tunaikan hmm. Ketika kita uh, tidak tunaikan Maka Apakah itu merupakan Allah merampas orang lain juga? Allah akan bertanya, hmm. kata Rasulullah tidak akan bergeser kaki seorang muslim di Umil Kiama nanti sebelum dia ditanya hmm. tentang tiga hal. Salah satunya adalah, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana mana? dia belanjakan harta Untuk itu. Untuk apa? Kajian hmm. yang berbeda mungkin. Nah, hmm. Kajian yang berbeda lagi insya Betul. Allah ya. Yang terakhir, <laughs> uh, Bunda, mungkin ada kesimpulan atau... Okay. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kaitan dengan Supaya kita ini menyadari Betul-betul bahwa harta Yang kita cari ini harus yang halal gitu yeah. Untuk anak-anak Bukan untuk siapa lagi ya. mm -hmm. yeah. Untuk saya oh. <laughs> yeah. uh, Dari sisi Kacamata agama saja Rasul Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah uh, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah tolong doakan aku agar bagaimana caranya agar aku termasuk orang-orang yang doanya diterima oleh Allah." Betul. Hmm. Apa kata Rasulullah? "Perbaikilah makananmu." Hmm. Subhanallah, "Perbaikilah makananmu." Kata Rasulullah, ada seorang yang datang kepada Allah dengan kusut masai, pakaiannya kotor. Kemudian berdoa kepada Allah, Ya Allah, terimalah aku, terimalah doaku, jadi karena aku sebagai ini dan itu. Kata Rasulullah bagaimana mungkin doanya diterima. Sementara pakaian yang dipakainya di, di, di, diperoleh dengan cara yang haram. Hmm. Sajadah yang digunakannya diperoleh dari cara yang haram. Makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Jilbat yang kita gunakan kita peroleh dengan cara yang haram. Hmm. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah. Pemirsa dan ibu ibu, innal `luqmatan minal haromi kana majubun, neda dua arba'inayaman. Segenggam saja masuk ke dalam tubuh kamu sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram, makanan, minuman, harta yang kita bayar dengan cara yang haram itu, kata rasulullah kana mahjubun akan menjadi hijab akan penghalang. menjadi penghalang Baik. antara doa kita dengan Allah. Tidak nah, akan Allah pernah Allah. sampai Segenggam saja lo Mas Haji. Ya, segenggam saja berapa hari? 40 hari doa kita tidak akan pernah sampai Ya Allah, Allah. astagfirullahalazim. Apalagi kalau juta-juta, hmm. bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita Allah. semua so, ya. Mudah-mudahan dapat ke sisi bermiliar-miliar tapi itu halal. Alhamdulillah, hmm. ya, itu syukur. Segeran Bunda, doa Masa kita Allah. semua juga mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang haram Iya, <tuh> dan pelajaran mungkin yang bisa kita cari Di kesempatan pagi hari ini adalah Bahwa berusahalah Berusahalah semaksimal mungkin Agar sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita Masukkan ke dalam diri kita, maupun keluar kita Adalah sesuatu yang halal Yang penting halal, enggak apa-apa banyak gitu ya. <tuh> <tuh> <tuh> Jangan putus asa Dengan rezeki yang halal, itu aja nah, ya. itu dia. Terima kasih, sampai jumpa Atas segala partisipasi yang kamu ucapkan Terima kasih, mohon maaf atas segala hilang Ilaliyakofi amanillah, wabillaitof